Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmatuhu wa nastainu wa nastaghfiruh Wa nautubillam sururi ampusina Wasayi'ati amalina Mayyakdillahu falamudillalah Wa mayyudnil falahati ala Ashadu an la ila Ibnullah illa daulah Wa ashadu anna muhammadan abdu Wa rasuluhu la nabiya badat Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa sabihi omantapi ampi istana nilai yang bersawab. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini kita bisa bersuah kembali pada kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah Radio Al-Um 120.5 FM dengan tema kajian dukyah. E, sebelumnya saya mohon maaf kalau di mestinya Minggu sore untuk minggu ini, khusus minggu ini, kita ajukan pagi, karena untuk sore nanti saya tidak bisa beralangan. Jadi mudah-mudahan kepada semuanya yang mendengarkan acara ini bisa mengikuti kajian yang memang terstruktur, yang tersistem berlanjut berdasarkan kitab. Wiko Yadul Insan, Meladjin Wasaiton, Karangan Syekh Wakil Tato Bali. E, Kau muslimin yang dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Seperti yang sudah saya jelaskan di awal Kenapa kita merujuk terhadap kitab Karena dengan cara itu kita berusaha Untuk e, selalu dalam real Dalam koridor syari Dan berharap banyak Agar kita bisa selamat Dari keyakinan Kedah tentang hal yang gaib Khususnya jin yang kita sudah pahami bersama bahwasannya makhluk jin ini tidak kita, kita lihat karena itu kita berpedoman dengan syariat, dengan Quran dengan sunnah, dengan pemahaman para sahabat soleh, sahabat dan seterusnya agar kita selamat dari sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita yakin sebagai bagian dari agidah kita sebagai umat islam uh, menyambung sedikit mengenai uh apa, review proyekah dari materi yang kemarin kita sudah bahas tentang tempat yang dihuni jin yang disukai oleh jin secara umum jin itu suka tempat-tempat yang uh, kosong tempat-tempat yang kotor seperti sampah tempat sampah kuburan dan seterusnya tempat-tempat kosong yang tidak dihuni oleh manusia seperti kalau kita ya kalau sini kan tidak ada padang pasir tapi ya mungkin persawahan, perkebunan, tanah lapang dan seterusnya maka itu tempat yang paling disukai oleh Jin. Begitu juga Jin juga suka dengan tempat-tempat yang sekarang mungkin jadi sasaran liburan kaum muslimin ya. karena di musim libur tempat-tempat seperti pantai, ya, tepi laut itu paling disukai Jin juga. Uh, harus berhati-hati Kita berhati-hati bahwa Jin juga suka Tempat seperti celah Seperti lubang yang itu harus kita uh, Waspadai Kalau kita liburan mungkin Yang suka Ke hutan Mendaki dan seterusnya jangan sampai Kemudian kencing Mengencingi celah atau lubang Yang itu menolak rumahnya Jin dan itu bisa terganggu Dan juga Tempat-tempat yang misalkan kos kontrakan rumah yang di situ ada banyak kebiriat dan kemaksiatan atau tempat-tempat yang uh, dilakukan kesirikan di dalamnya itu semuanya adalah tempat yang paling disukai jin dan khususnya adalah jin-jin kafir dan uh, kita juga sudah membahas tentang jin yang tinggal di rumah yang setiap kali kita hendak jamuan makan makan dia akan turun dan juga setiap kali kita masuk rumah dia ikut masuk karena itu uh, Rasulullah SAW membimbing kita kalau kita masuk hendaklah uh, menyebutkan asma Allah apakah dengan salam atau dengan basmalah demikian yang kita baca dari hadis kemarin yang sudah kita habiskan dengan bab itu jadi <tuh> uh, kalau kita mau masuk ya harusnya Wadakah asmaulahi indah tukulihi, menyebut asma Allah ketika masuk rumah supaya tidak kita diikuti singkat jin itu setan itu bermalam di rumah kita dan juga eh, yang nantinya akan mengganggu mesti, mesti mengganggu karena keberadaan jin itu tidak boleh berada di rumah setan tidak boleh berada di rumah lebih-lebih kalau kita mau mendatangi tempat tidur kemarin sudah bahas itu, jadi ya ringkasannya intinya saja. Kita ambil penebah Atau sarung atau kain Kemudian kita bacakan basmalah Sambil menebah Tempat tidur itu supaya Tidak ya Dibarengi tidurnya sama jin ya. Dan ini semuanya Harus kita lakukan Karena kalau tidak Ya bisa Menimbulkan gangguan Jin itu masuk rumah seperti Kalau seandainya ada orang yang Malam sulit tidur itu gara-gara Setan Jin itu ikut di dalam rumah itu dan ikut menemani tidur. Nah itu bahaya. Begitu juga saat makan, Jin itu turun dari atap dan ikut makan. Kalau seandainya kita tidak baca Basmalah, tidak baca doa makan dan seterusnya. Dan ini harus kita hindari. Kemudian kita sudah bahas juga tentang bahasanya Jin itu makan dan minum. Nah ini sudah sudah menjelaskan dahulu kan bahasanya Jin itu makhluk tidak boleh disembah dia makhluk seperti kita bahkan wajib menyembah Allah subhanahu wa taala karena apa statusnya makan dan dan minum dan makanan bagi jin muslim kita sudah pahami kemarin bahasanya e, jin muslim itu hanya makan sisa makanan dari kita yang kita bacakan e, doa sebelum makan nah sedangkan kalau kita tidak membaca doa maka sisa makanan itu bagi jin jin kafir itu semuanya sudah kita bahas, mudah-mudahan kita ambil faedah manfaatnya dan kita bisa selamat dari ya apa dampak dari kalau ya kita tidak berdoa masuk rumah, saat makan dan seterusnya. Kita terhindar dari eh, keberkahan yang diambil oleh setan saat kita lupa tidak baca doa makan dan kita juga terhindar dari dan selamat dari setan dan jin yang ikut bermalam karena kita masuk rumah senantiasa membaca doa dan salam karena itu kita biasakan anak-anak kita untuk masuk rumah salam, salam dan membaca doa, sekarang kita berganti tebab asaitan As lahu korun setan memiliki tanduk dari sahabat amru bin ee, ambasa an kalau rasulullah SAW, inna samsa tatlu'u baina kornai, ajin Kornei setan, watak rubatak rubu benah kornei setan. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam matahari itu terbit di antara dua tanduk setan, watak rub dan tenggelam di antara dua tanduk setan. Jadi, setan ini memiliki tanduk. Tapi ingat bahasanya uh, ini khusus setan yang dalam bentuk zat makhluk itu memiliki tanduk, tetapi tidak tidak berarti kalau Ada jin yang ganggu manusia Kemudian tidak ada tanduknya Dikatakan bukan setan bukan ya, Setan ini kalau dalam arti Mana segala bentuk Perbuatan yang itu Menentang Allah, duraka pada Allah Maka itu perilakunya setan, mengikuti perilaku setan Kadang kadang Jin yang masuk di tubuh seorang itu Tidak bertanduk, tetapi perilakunya seperti setan ya, Tapi khusus Untuk setan secara makhluk Yang disebutkan dalam hadis ini adalah Tandu. Jadi secara umum setan itu bertandu Kemudian kita lanjutkan ya Karena itu gini e, Kita diperintahkan oleh Rasulullah Untuk menyelisi perbuatan setan Untuk tidak mengikuti langkah setan Nah salah satunya Jangan sampai kita senang dengan aksesoris Yang itu menggambarkan e, identitas setan Seperti bertandu Jadi, Saya lihat banyak sekali anak muda sekarang yang bajunya itu gambarnya tanduk, ya bertanduk, ya dan itu sebetulnya tidak baik, ya, jangan itu bisa bahaya itu karena selalu menyamai setan ya akhirnya bisa berlakunya seperti setan. Jadi jangan sampai kita koleksi benda-benda mengagumi sesuatu simbol-simbol yang yang itu menggambarkan uh, bentuk fisiknya setan yang bertanduk itu harus diisi itu. Kudan kita lanjutkan. Jinun yata sakalun wa yata sammarun. itu bisa membentuk dan bisa menyerupai. Mereka bisa ee, membuat penyerupaan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa qalanir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi haib di zakat Ramadan. Fa atin wa yaksu minat ta'am. Fa aqadtu wallah la arfa'u annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi dari sahabat Abu Hurairah bersab berkata Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewakilkan untuk menjaga zakat Ramadan Wa atin maka datang satu satu padaku orang yang datang wajalah yaksu min atam yang seolah-olah dia didorong untuk mengambil makanan dari zakat yang dijaga oleh sahabat Abu Hurairah tadi fa maka aku tangkap dia Aku itu maka saya berkata wallah demi Allah la Al arfa annaka ilah rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya akan bawa engkau saya akan hadapkan engkau kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni muhtajun berkata yang ditangkap oleh Abu Hurairah ini ya ini muhtajun Sebenarnya aku orang yang membutuhkan wala ayalan wala ya, yal saya dan aku memiliki keluarga qali hajatun jadidatun dan aku sedang sangat membutuhkan sekali punya hajat yang butuh sekali untuk makan keluargaku dan seterusnya. <tuh> ini ee, alasan ee, makhluk yang ditangkap oleh ee, sahabat Abu Rara yang itu pada katanya Rajin. Qola fa itu anhu kemudian saya lepas dia. Pas waktu tadi nah, kejadiannya malam ini, maka pagi harinya saya qola Pas waktu sampai saya di pagi hari, fakola Nabi saw, maka berkata Nabi saw, ya rayrota, abu huray rota, maaf Allah asiroka albarika. Wah, abu iror, apa yang dilakukan tamumu di malam hari? Ya. Kola kul tu, maka saya berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syakan khajatan sadidatan wa iyalan, wa rahmatu fakole itu sabillahu yang mengaduh ada hajat yang betul-betul sangat ya Berarti mungkin kelaparan atau apa alasannya begitu istrinya anaknya dan seterusnya dia punya keluarga sehingga saya kasihan wa rahmatu wa itu sabilah sehingga saya lepas dia qala amma inna gadzabaka wa sayaut Rasulullah kemudian menyatakan adapun dia gadzabaka telah dusta ibu wa dia nanti akan kembali lagi Pak Arab tu innausayyaut, maka saya tahu Abu Rohim menyatakan dalam dirinya, maka saya tahu bahasanya dia nanti akan kembali. Liko Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan sabda Rasul, innausayyaut dari kata-kata kalimat innausayyaut dia akan kembali. Pak Rosatu karena itu saya dengke, karena itu saya awasi, ya, saya inteli. Wajah ayak su minatam betul datang. Urdian segera mengambil makanan tadi. Faqathu, maka saya tangkap dia. Faqultu, la na arfa naka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama Abu Hurairah mengulangi e, pernyataannya kepada jin tadi itu. Saya akan bawa kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, la nah, tanini, tanini, lepaskan aku. Fa inni muhtajun wa la ya yal. Sama alasannya pun sama. Saya butuh sekali. Saya punya keluarga dan selusinya. Laa saya janji tidak akan kembali. Saya janji tidak akan kembali. Laa U. Wa saya pun juga kasihan. Wa itu sabila U. Mudah saya lepaskan. Ini sahabat Abu Roi ini, bagaimana sahabat yang lain yang penuh empati, penuh belas kasih. Begitulah seorang buin yang harus ee, dimiliki adalah sifat kasih sayang. Jadi, meskipun dua kali dicuri, ditangkap dengan alasan yang sama dilepas karena kasihan karena lembutnya hati sahabat Abu Hurairah ini yang harus dimiliki oleh orang mukmin ya. terhadap saja jenis ya seperti itu tindakan sahabatnya pas waktu sampai aku di pagi hari pakola Rasulullah SAW sehingga Rasulullah berkata lagi bertanya ya abah Hurairata maaflah siroka ya apa yang dilakukan oleh tamu muda di malam juga pak ya Rasulullah Sakan khajatan jadidatan wa'yalan Farahmatu fakholaitu sabilau Sama, jawabannya sahabat Abu Raya Juga sama kepada Rasulullah Dia Mengaduh punya hajat, punya kebutuhan punya Kelaparan dan seterusnya Dan dia punya keluarga, sehingga saya kasihan dan saya lepas jalan dia Amma innau kata baka Maka Rasulullah pun juga mengatakan Hal yang serupa Bahasanya dia itu dusta dan akan Kembali Farahsat ya. tuhu Salisata. Kemudian saya uh, ngawasi lagi, saya intelij lagi, saya diengke lagi, ya, kalau bahasa jadinya diengke. Jadi tidak diawasi, tidak diawasi, tapi dilihat ada, tapi diengke. Salisata yang ketiga kalinya. Fajr yaksu minat ta'am Kemudian uh, dia datang lagi dan tidak mengambil makanan itu. Segera mengambil makanan. Pakakot tuhu. Mungkin saya tangkap fakultu la arfan naka ilah rasulullah saw. Wada akhir salah sama rot anak atas umu la Ini adalah yang ketiga yang terakhir. Kamu berjanji untuk tidak kembali dan ternyata kamu kembali. Kalau tidak ada lagi. Tidak akan saya lepas. Kebanyakan seperti itu. Kalau jadi wa alimuka kalimat yang fakuk Allahu biha. Nah ini lain lagi alasan yang ketiga ini setannya ini cintanya ini lepaskan aku saya akan ajarin kau kalimat kata-kata yang memberikan manfaat pada Allah akan berikan manfaatmu dengan Allah akan berikan manfaat padamu dengannya. Gul tu maka saya tanya mahuna apa dia tu? Kola ida awaitha ilah firosika Pakrok ayat al kursi jika kamu mau ke, pergi ke tempat tidurmu mau tidur pakrok bacalah ayat Qur'an kursi Allah la ilaha illahu al-khayyul qayyum akhir ayat kursi ya, di, di, baca saat uh, mau menuju tempat tidur kata jin tadi itu, kamu tidak akan uh, diganggu jadi Allah akan berikan manfaat dengan bacaan itu ya, dari bangsa jin itu sendiri fa'ennaula ya'zalu alaika minallahi khafidun Senang, akan senantiasa ini yang yang paling penting ya kalau kita membaca ayat kursi saat mau tidur la yazalu alaika minallahi hafizun akan senantiasa atas engkau dari Allah hafiz penjaga dari Allah akan menjaga orang yang tidurnya membaca ayat kursi terus sampai pagi wala yuqribuka syaiton dan tidak akan didekati syaiton hatta tusbih sampai waktu pagi ini penuturan dari jin tadi itu jadi bangsa jiri ini membuka ke kelemahannya di hadapan sahabat Abu Hurairah Dengan menyatakan bahwasannya ayat kursi itu kalau dibaca oleh kita saat kita mau tidur Maka Allah akan menjaga kita dan kita tidak akan dekati oleh setan Tidak dekati setan itu berarti tidak diganggu, tidak mimpi jelek dan seterusnya ya, Tidak kelindir, tidak ngelindur dan seterusnya sampai pagi itu Maka dengan itu saya lepas lagi Fas waktu sampai saat waktu lagi Fakolah Rasulullah SAW Rasulullah juga bertanya lagi Ngecek lagi Rasulullah Ma'fa'ala asiruka Al-barika Apa dilakukan oleh tamu tahammumu Malam tadi Kultu ya Rasulullah Zama'annahu Yu'alimuni Kalimat Yang fa'uniullahu Biha itu sabillahu Ya Wai Rasulullah Dia berjanji Bahasanya dia akan mengajarkan Kata-kata kalimat yang berikan manfaat Allah akan berikan manfaat dengan kata itu. Wah, kalau itu maka saya lepas lagi. Kolah mahia apa itu? Rasulullah bertanya, mahia apa itu? Kolto kolali dia mengatakan padaku ku, ida wa ita ilah filosika pakro ayat al kuri min awaliyah Hatta takta tiba ayat. Jadi sahabat Abu Hurairah ini mencetakkan apa adanya tidak ditambah tidak dikurangi. Sahabat Abu Hurairah menyatakan dia itu berkata kepadaku, jika kamu Mendatangi tempat tidur, mau tidur Fakro, maka bacalah Ayat kursi Min awaliyah hatta takhtamia Takhtamia Takhtamah al-ayat Takhtamah al-ayat Sampai eh, Takhtim al-ayat Sampai sempurna ayat itu Yaitu Allahula ilaha illahu al-khayul kaya Wa kolali eee, Dan dia menyatakan Kalau saya membaca ayat kursi itu La yazala lan yazal ya ya la yazal alaikam billahi akan senantiasa uh, Allah akan menjaga dan tidak didekati oleh setan sampai pagi wa kanu akhlasus sa'in dan sementara itu sahabat itu adalah orang yang paling E, menginginkan sesuatu yang sifatnya baik, akrab itu. Sedaran tamak, betul betul senang dengan kebaikan, senangan yang begitu lebih. Pakola Nabi saw. Aminahu kot sorda koka. Adapun dia ini benar kali ini, telah benar, telah benar membenarkan kau. Wahwakah tu pun meskipun dia dusta, dus taklahmu mantu kot ibu mundu salasa. Ya Abba Burero, Kamu tahu tak Siapa yang ajak ngomong ke kamu e, tiga, Sejak tiga hari yang lalu Wah Abba Hurayro Kolalah Kolah Zaka Saiton Rasulullah menyatakan Itu adalah Saiton Jadi setan ini Ternyata tidak bertanduk Pada saat Menemui Abba Hurayro Menda mengambil Makanan Jadi dia menyerupai Makhluk Yang kemudian Sahabat Abu Rohro tidak menyangka kalau itu setan bentuknya itu tidak bertanduk. Nah ini menggambarkan dalam hadis ini ternyata setan ini menyerupakan diri dalam bentuk manusia dan itu bisa dilakukan. Kolal Khafid, wabikhati si Abi Bin Kaab Kaabinda Nasai dalam hadis Abi e, Bin Kaabinda dilatihkan oleh Nasai, anaukana lahu jaron. Fi tamar Wa anna hu kana Nyata ahadu Wawajadahu Yang kusufa idahua Bidayatus sabol hulam Muqtalim Wa kutulahu Ajinin am'in si Kola baljin Jadi diwayat yang lain Ibnu Hafid Menjelaskan Kejadanya hampir serupa Tapi ini yang dijaga dalam kurma Kemudian Mendapatkan bahasa Bahasanya Abi bin Kaab itu menjawabkan Jumlah kerumah itu kurang Dan dia melihat Bidah bida batis Sibul Gulam Tiba-tiba dia melihat ada Dabah eh, penatang yang agak Kecil gitu, seperti anak muda eh, Seperti Anak-anak Sibul Gulam Muktalim yang belum eh, Mimpi eh, Yang belum balik eh. Ba'kul tulahu Dan saya Berkata kepada Anak kecil itu am insi, Apakah kamu jin atau manusia Kau lah bal jin Tetapi saya jin ya, Jadi ini riwayat lain yang mendukung Bahasanya jin itu bisa Setan itu bisa menyerupai dalam bentuk lain Kemudian Ujian tadi menyatakan Pada Ube uh, bin Kaab tadi itu Balakena telah sampai pada Aku bahasanya engkau Suka sodako dan engkau Ya suka memberi makanan Kuala Kamaladi yujirona Mingkum siapa telah mendatangkan Dari kamu Kuala hadil ayat-ayatul kursi Fadakarodalikali nabi SAW Fakuala sodako Al-Khabis Ya, Suma Istadlal Khafid fil Hadis Abi Said al mutakodam al ala anak Syaitan Ibnu uh, Al-Hafid ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjadikan hadis Said OP ya, hadis uh, Abu Said yang awal tadi itu menjadi dijadikan sebagai alasan bahwasanya Syaitan itu memungkinkan ayat tasawwaro untuk menyerupai wa'it asakal merubah bentuknya, batum kinenruk ya dan itu mungkin untuk dilihat. Wa'anna kauluhu, wa'anna kaulahu Taala. Innu ya huwa wa'kopi luhum min khay sulatarona Adapun ayat Allah menyatakan sesungguhnya Dia melihat kalian dan kelompoknya min khay sulatarona dari sisi yang kamu tidak bisa melihatnya. Maksusun itu adalah khusus bima itakana la surotihi alati kholakoalihah itu khusus tidak bisa dilihat ketika jin zaitun itu dalam bentuk aslinya kalau dalam bentuk penyerupaan bisa dilihat sumakolabi mau di akar waluya dari dilihatkan dari mampayaki bi mana kibusabi bi isnatin an anrobik samitu shafi yaku dari sanatnya Robbi yang mendengar langsung dari Imam Syafi'i yakul mengatakan man zaa'ama ja anna yaro jin abtal nas sahadata tahu Imam Syafi'i memiliki keyakinan akidah bahasanya, siapa saja yang bisa melihat jin maka saya batalkan sahadatnya, dari keislamannya illa ayakun an kecuali itu dilakukan oleh nabi Ola Al-Khabit mengatakan hadza mahmul ala may yat'a ru'yatahum ala surah Alasuarihim ala, ala tuhuliko alihah. Ini mungkin. Jadi pernyataan Imam Syafi' ini fatwa Imam Syafi' ini ini mungkin. Tetapi bagi mereka yang meyakini melihat dalam bentuk aslinya, kalau ada orang mengklaim bisa melihat bentuk aslinya, maka fatwa Imam Syafi' ini dibatalkan sajadnya itu berlaku. Ya. Adapun wa'amah manida. Adapun siapa saja yang memiliki keyakinan mendakwakan bahawa nahya ro saya anmin hum baca ayat alasu alasuarin sata inal khayawanat wala yudakhubi. Adapun kalau ada di antara orang yang menyatakan dirinya pernah melihat dalam bentuk yang banyak bentuk-bentuk yang lain dari binatang dan seterusnya maka itu tidak terjelal tidak tidak tidak diingat dan itu kemungkinan benar waqata warizat al-akbar bitawarithin biswar dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat artinya yang dilihat yang mampu dilihat oleh manusia dari penampakan itu sebenarnya bukan jin dalam bentuk aslinya ya jadi yang bisa dilihat itu sebenarnya bentuk penampakan saja kalau ada acara uji nyali di televisi dan seterusnya seperti tertangkap kamera itu sebetulnya kan bentuk penyerupaan bukan bentuk aslinya lo kok kok bisa gitu iya jin itu menangkap apa yang ditakuti oleh manusia misalkan perempuan rambutnya panjang ya bentuk perempuan panjang kok apa belakangnya berlubang guntilanak nah, dan seterusnya Wewe gombel terbelolong dan seterusnya termasuk pocong itu semuanya adalah uh, jin atau setan yang menangkap uh, apa yang ditakuti oleh kita, ya, ketakutan manusia sehingga terus e, menyerupakan diri dalam bentuk yang seperti yang muncul mungkin di televisi atau yang mungkin sebagian di antara kita sudah pernah, mungkin banyak yang sudah melihatnya, jadi itu bukan bentuk jin yang sesungguhnya, jadi kalau bentuk jin yang sesungguhnya tidak ada yang bisa melihat, ini pendapat dari undang -undang acara, apa Al-Hafid dan Imam Sabi dan yang lainnya e, saya kira itu karena waktunya sudah jadi, insya Allah kita lanjutkan lagi di Senin Insya Allah kita akan bahas sampai tuntas tentang pembahasan ini. Untuk sementara kita cukup sampai sekian dan kita uh, ganti sesi tajar. Waduh, silakan. Ya, untuk para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan kepada Ustaz Harifuddin tentang ruhiah syariah, silakan kirim ke nomor 083848. 34813 kali. Kami ulangi kembali bagi para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar ruqyah syariah, penyirupan jin dan Silakan kirim ke nomor 083 kali. Dan untuk pertanyaan yang pertama Setad, apakah bisa Kalau jin atau setan itu Dipindah dari kayu Atau rumah kosong Terus bagaimana caranya Maksudnya ya, mungkin pohon ya, Pohon terfadu. atau rumah kosong Menjelas begini, jadi Tidak ada perintah dari Rasulullah Secara spesifik masalah itu Tidak ada contoh dari sahabat juga Tidak ada yang yang bisa kita lakukan kalau dalam arti memindah itu seperti kita ngambil sesuatu buku terus kita pindah ke tempat lain itu nggak ada tindakannya kayak gitu kita dituntut sesuatu yang kita tidak mampu karena makhluknya juga tidak menampakkan diri kan gitu ya sedangkan apa yang bisa kita lakukan kita putarkan apa yang menjadi hak kita untuk melindungi mungkin rumah kita dari uh, jin dari setan atau pohon yang itu bagian dari kekuasaan karena milik kita di kebun kita dan seluruhnya itu bisa kita usir. Kenapa kita usir? Ya karena itu hak kita. <tuh> karena itu bagian rumah kita, tanah kita, kebun kita dan seluruhnya. Itu itu menjadi hak kita dan dia ya tidak ada alasan bagi jin untuk menentangnya. Kalau dia ngayal dan terus bertahan di situ, dia mesti akan kalah. Karena itu kedoliman. Sama dengan kalau ada pohon yang disembah, itu bisa diusir. Ya, caranya apa? di ditebang saja pohon itu. Dan tidak perlu takut tadi sudah sering ya, ya kita sudah berapa kali melakukan penebangan pohon ya yang di tengah re, pohon itu angker dan seterusnya tidak ya. ada masalah tidak ada apa-apa karena ya tadi itu adanya keyakinan kalau eh, pohon itu dihuni jin dan kita ingin Menebang untuk mengusir dan seterusnya karena itu menjadi hak kita kalau itu yang dilakukan eh, kalau itu yang dimaksud maka itu bisa sedangkan kalau jin yang di rumah Ya, itu memang harus diusir, harus, bukan dipindah ya. Acara-acara yang acara-acara yang, yang dipindah itu wah itu bisa kongkali-kong sama jinnya itu ya. Jadi intinya jin itu enggak seperti yang kita lihat di televisi kemudian bisa ditangkap dimasukkan botol. Wah, ini ya bisa saja kerjasama sama yang nangkap dan seterusnya. Jadi yang syar'i yang benar ya justru malah kita putarkan, kita bacakan al-bakoro di rumah agar setan itu lari ya kalau mungkin capek ya diputarkan saja bisa via ya, laptop bisa HP dan tip dan seterusnya maka itu yang paling aman dan paling sarat paling islami sebelum itu ya kita telusuri kenapa kok jin masuk ke rumah kita mungkin kita lupa tidak baca salam doa saat masuk rumah maka jangan sampai itu kita ulangi itu sebabnya harus cari dulu atau mungkin dia suka gambar atau patung yang ada di rumah kita ya bersihkan dulu gambar atau patung itu gambar atau patung di sini adalah gambar patung manusia atau hewan, ya, kalau tumbuh-tumbuhan, gunung, laut, ya tidak apa-apa jadi gambar atau patung yang memungkinkan adanya makhluk yang nantinya diminta untuk uh, memberikan nyawa oleh Allah, itu tidak boleh, itu, itu memang dilarang asatul bala al-usawirun ya paling berat sisanya adalah balukis dan seterusnya jadi caranya seperti tadi itu kalau ternyata ada jimat ya jimatnya diambil gitu ya kalau dia suka karena unsur sihir jin itu ada di rumah karena ada sihir ya dicari dulu bugulnya ya dihancurkan bugulnya kalau ketemuan seterusnya jadi e, makna memindah ini yang harus didudukkan ya. jadi tidak seperti ketika kayak kita mengambil suatu dan sembidadkan ya tidak tidak ada jangan seperti itu ya. itu berbahaya kalau ada orang seperti ini ini harus kayaknya harus Mempelajari rukyah supaya paham. Ya. ya untuk pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum. Ustad, mau tanya apa bedanya setan dan jin? Skron. Nah, untuk masalah ini kita sudah bahas yang pertama. Jadi tolong diingat-ingat lagi pembahasan tamu pertama. Saya sudah bahas tentang setan dan jin dan dan apa namanya uh, if, uh, yang lainnya, uh, iblis dan lainnya. Jadi secara singkat, bahasanya setan itu masuk kategori jin. Kalau itu diartikan makhluk, begitu juga dengan iblis masuk dari bangsa jin. Itu masuk bangsa jin. Ya dan itu bisa dirujuk di ayat Allah menyatakan karena iblis min aljin bapa sa ko an amri Robi adalah iblis itu min aljin dari bangsa adap robnya terhadap robnya ini juga sudah saya bahas ulama yang pendapatnya iblis itu dari malaikat dan seterusnya itu sudah saya sampaikan dan pendapat yang paling roci yang paling kuat adalah bahwasanya iblis itu bagian dari bangsa jin jadi otomatis kalau iblis dia bagi bagian dari jin ya semua anak buahnya setan di bawahnya dan termasuk iblis itu adalah setan itu ya dari dari jin jadi tidak ada bedanya ya. dalam arti yang seperti itu tidak tidak beda itu bangsa jin jadi bagian dari bangsa tapi tidak semua jin tidak semua jin itu itu setan gitu ya jangan salah ya. Jadi tidak semua jin itu setan tapi kalau setan jelas jin tapi setan sendiri ada dua jenis ada yang Bang, dari bangsa Jin, tapi juga ada dari bangsa manusia. Kalau manusia ya, bukan dari Jin. Setan ya. manusia kan ada juga. Itu. Nah, saya kira itu untuk singkatnya saja dari pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah Bagaimana kalau keluarga kita ada yang sakit dan sakitnya dibuat orang Mas. dalam, ya kena sihir. Zat. Bagaimana kita harus mensikapinya? Terima kasih. Ya pertama e, pastikan dulu bahwa kasusnya kasus sihir ya. Artinya ya perlu ada kerjasama dengan dokter Dicek dulu. Kira-kira ada kecenderungan penyakit fisiknya apa tidak? Ya karena masyarakat kita ini kan gampang kalau ada sakit sedikit wah kena sihir. Apalagi pelosok desa-desa itu, itu tidak tidak percaya sama dokter itu. Jarang yang percaya sama dokter semua dilarikan wah ini jin kena sihir kena guna guna orang tonggol sehingga seneng dan seterusnya dan itu dipastikan dulu dengan ke dokter kalau ternyata sihir itu mesti dokter pun juga bingung rekam medis jantung paru-paru perutnya dan semuanya biasanya normal tapi kok sakit dan dokter juga bingung nah kalau seperti itu ya kemungkinan sihir atau adanya hal yang aneh dari rekamannya seperti yang sudah sering muncul ya di media seperti televisi ada wanita yang keluar kawat di perutnya itu kan pernah menggemparkan indonesia kasus itu atau ada anak kecil yang di di ronsen di SG itu di dalam kakinya ada puaku banyak nah itu kasus sihir kalau sudah seperti itu nah kalau kasus sihir terapinya ya ya harus sihir sihir itu kan ada delapan jenis nah, yang sihir yang dimaksud ya sihir penyakit jadi nantinya terapinya untuk untuk terapi sihir penyakit Nah caranya gimana? Gak mungkin saya jelaskan di sini total ya. Jadi langkah awal ingat-ingat uh, dulu uh, sebab kenaknya dulu kasusnya seperti apa. Jadi ini mestinya harus harus ada konsul lebih lebih dalam ya, tidak di radio seperti ini. Terus setelah itu uh, kalau sudah uh, apa, ketahuan sebabnya mungkin karena kerja sama tetangga mungkin dari situ itu apa sih itu dokter kirim terus ee, kalau bisa menemukan bukulnya bukul itu media yang dijadikan dukun untuk mengikat jin untuk ngirim jin itu ke yang dituju dengan ya ritual-ritual kesirikan seperti itu macam-macam bisa bunga bisa rambut yang di pasien yang dikirim dan seterusnya nah caranya gimana bisa melalui sholat malam, itu nanti Allah akan tunjukkan tempat itu, sihir itu atau ya sesuatu yang nyata, yang diakhir, mungkin dengar suara ledakan, terus tiba-tiba ada benda-benda tertentu yang aneh, gitu ya seperti ada tanah di depan rumah tiba-tiba kok ada tanah, ini biasanya tanah kuburan itu untuk nyihir, gitu, bisa atau ada bunga, atau bakaran kertas macam-macam, ini bukan seperti itu terus, ya. gantung dukunnya dengan ilmunya, dengan cara apa dia nyihir kalau model bantenan itu kan bodoh itu pakai boneka itu, ya atau pakai foto. Makanya ini ini hati-hati yang punya Facebook itu sebaiknya tidak perlu mencantumkan foto aslinya karena dari situ bisa kena sihir itu, terutama anak perempuan ya siapapun ya sudah nikah atau belum nikah. Ya, kalau ada misalkan ada orang yang ingin mendapatkan dia dan tidak bisa itu bisa di misalkan dikopi ya bisa kena itu, nah, itu mudah sekali karena memang tidak sarik dengan cara itu, itu sudah saya ingatkan ke mahasiswa yang saya ajar ya selalu, selalu jangan ya, kalau harus bebas-besarkan jangan sampai menampilkan foto aslinya diganti kucing atau buah apel dan seterusnya itu tidak masalah itu, jadi itu ee, apa bukul, jadi bukul itu dia harus dicari dulu, dan kemudian baru diterapinya terapinya ini ya. Tergantung kasusnya Karena Kalau yang kena itu seorang istri ya, Suaminya harus ikut Biasanya ujung-ujungnya Itu berantem Sama suaminya Jadi itu harus harus dianu Didudukkan dua-duanya ya, Supaya ada kekuatan besar uh, Untuk melawan sihir Kalau sendirian tidak ya, bisa Kalau yang kena itu seorang anak ya Orang tuanya harus dihadirkan ya. Dan jangan sampai kedukun acara kita ini untuk menanggulangi perdukunan, kesirikan. Jadi Insya Allah ya, kamilimin dimanapun yang uh, berada dermawati Allah pendengar radio tercinta uh, Al Umsal 2,5 FM. Uh, acara rukyat syariah ini tujuan salah satunya tujuannya adalah bagaimana kita mempelajari rukyat sehingga kita bisa membentengi, ya menerapinya menyelamatkan keluarga kita termasuk dari sihir. Jadi nanti, nanti kalau diikuti terus itu akan agar langkah-langkah terapi untuk sihir ya, berbagai bentuk jenis sihir itu nanti kita akan terangkan bagaimana cara mengatasinya. Jadi eh, tadi itu untuk eh, jawaban sementara ya dicek ke dokter dulu dan seterusnya untuk terapi yang lebih mendalam ya bisa mungkin kontak via HP dan seterusnya eh, untuk di sini ya akan menyita sekali banyak waktu kalau diterangkan. Jadi Mohon maaf ya bagi pesan penanya Untuk sabar Insya Allah nanti kita akan tindak lanjuti Dari pertanyaan uh, saudara ya Demikian ya Ustaz ya, Untuk pertanyaan yang selanjutnya Assalamualaikum Ustaz Arief yang dirahmati Allah Tangga nenek saya Di Jember berumur sekitar 35 tahun Belum menikah, taat beragama Sholat, mengaji dan lain-lain Beberapa tahun ini mengalami gangguan pendengaran Padahal kadang tidak bisa mendengar sama sekali Terutama ketika subuh Sudah diperiksa ke THT tidak ada gangguan Tidak ada gangguan apa-apa Beliau sering merasa takut melihat ke atas rumah Walau tidak melihat apa-apa Beliau kadang juga merasa sakit pada bagian tubuhnya Lalu sakit itu berjalan dan berakhir di telinganya. Sehingga Telisa Bunda tidak bisa mendengar sama sekali. Apa tetangga saya ini terkena jin atau apa yang harus dilakukan? Beliau ingin sekali sembuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa ya kalau tanya, Allah ya Tuhan, insyaallah ya Tuhan bagus ya. Jadi mudah-mudahan Allah merahmatai wanita ini ya yang tak tadi itu merindui dan menyelamatkan dari, dari gangguan jin. Ini kalau lihat dari kasusnya Dari penuturan tadi saya pernah nanya, Kayaknya kemungkinan besar itu Kena sihir itu ya e, Biasanya kalau sihir itu modelnya Menyerang gini Dari tadinya taat tiba-tiba langsung penyakit fisik Dan seterusnya Atau bisa juga sebab lain Misalkan orang itu ganggu jin Terus jinnya marah dan seterusnya Karena itu begini Akan lebih baik lagi kalau dipastikan dari Jadi sihir itu Butuh tanda-tanda Uh, lainnya ya. butuh untuk dipastikan kalau kena kena sihir itu ada tanda-tanda yang lain yang bisa dipastikan kalau jin yang tanpa sihir ya bukan karena sihir itu juga ada tanda-tanda yang lainnya kalau menurut saya uh, lebih baik kontak kiatil pun ya itu nanti akan lebih bagus dan lebih anu insyaallah kita akan uh, bantu sebisa mungkin untuk penanganan via telepon itu sudah banyak yang bisa disebut bahkan banyak yang kasus sihir itu bukan berarti kita rukyah dari telepon bukan ya kita bimbing kita perjelas kasus demi kasus itu kenapa bagaimana latar belakang dan terapinya semuanya itu tinggal e, yang bersangkutan dan keluarganya yang kena ya itu bisa memberikan perlawanan Memberikan terapi dan tidak perlu Ya alhamdulillah ada banyak kasus yang tidak perlu ke Malang. Itu alhamdulillah saya sembuh. Seperti dari Madura, dari Palembang, ya dari apa, bang, uh, dari Lampung kemarin itu juga banyak yang alhamdulillah sembuh karena izin Allah. Dan bukan lupa dari via telepon loh ya. Jadi saya hanya nanti akan saya jelaskan bimbingan. Terus ya nanti tahapan-tahapan itu diikuti dan itu akan mengeluarkan jinnya itu. Insya Allah seperti itu. Jadi, tidak ada rukyah yang langsung saya bacakan Lihat atas HP itu, itu teknik yang sia-sia uh, berat. Jadi mohon sabar, uh, silakan untuk menurut saya SMS. Ya. Ya, karena kalau, kalau sudah nangani kasus kayak gini itu, ya, ya tahap prosedur yang kita lakukan itu kan kita telusuri dulu. Kok bisa kena sihir? Misalkan, kok bisa kena jin Kapan itu terjadinya? Kapan pertama kali? merasakan sakit telinga atau sakit badan atau betul rasa takut. Gimana prosesnya? Apa pernah misalkan karena belum menikah menolak lamaran sehingga dust dan seterusnya. Jadi itu semuanya itu harus dicek dan kan enggak mungkin kan di sini dicek semua. Jadi secara garis besar itu e, seperti itu dan untuk tindak lanjutnya ya ini. Tindak lanjutnya ya SMSan saja. biar enggak habis pulsa banyak insyaallah ya. Atau telepon ya, Taufan. Jadi sabar, silakan kontak. Insya Allah kita akan bantu. Ya, Evan Tadi Raya. yang mengganggu Jin maksudnya itu kan kita kan tidak bisa melihat Jin. Lalu bagaimana kita mengerti kalau kita itu mengganggu Jin Sat? Yang mana itu, yang mengganggu Jin? Ya, oh, ya jin, ya. Kan Jadi melihat, uh, gangguan yang tidak kita sengaja. Misalkan kita lagi masak, terus ada sisa panas dibuang. Nah, itu sangat mungkin bisa mengenai jin, jin. Atau e, Kebiasaan kita yang sering Lempar-lempar batu atau nepel-nepel Terus tidak baca doa Terus kena jin, jinnya marah Atau mungkin olahragawan ya, Yang suka lompat tinggi dan sebagainya harus jatuh, misalkan naik pohon Terus anjlok gitu ya Terus nginjai jin Atau tanpa sadar Kita kencing di bawah pohon Yang kebetulan ada jin di situ, kita kencing Marah, itu semuanya bisa atau bahkan keinjak sekalipun. Terutama kalau di pantai, di hutan, sekarang ini musim liburan dia ya harus baca doa. Doa yang diajarkan Rasulullah. Auudzubika min syarri ma tilaita ma tisri ma kholaq itu insyaallah akan terlindung. Jadi itu yang dimaksud dengan jin. Sekarang. pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ibu saya sekarang berusia 88 tahun. Seingat saya, ibu pernah memakai susuk Karena sering sakit-sakitan Itu dari seorang kiai Waktu itu keluarga saya Belum mengerti Padahal ibu saya tidak pernah Berbuat syirik lainnya Dan sholat lainnya istiqomah, Sejak saya masih kecil Sehingga hingga Insyaallah baru Kira-kira 2 -kira tahun ini Tidak mengerjakannya karena kondisi fisik Apakah itu bisa di Bisa hilang Dengan sendirinya kalau ibu saya tidak percaya tentang kekuatan susuk tersebut, atau harus dirukyah. Kadarnya sekarang tidak pikun, tapi banyak tidur dan lumpuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ya. Pertama, di susuk sebelah mana dulu? Bagian mana dulu? Apakah lumpuhnya ini kaitannya dengan susuknya? Kalau bisa, itu diketahui dulu tempat susuknya. Nah, kalau sudah tahu kalau masih memungkinkan dibekam bisa dibekam untuk dikeluarkan. Caranya pembekamannya ya bisa dipadu dengan minyak atau abtasaudah dan bidara dioleskan di titik yang mau dibekam, yang itu tempatnya susuk. Itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak bisa karena mungkin sudah sepuh, bisa dilakukan dengan ruqyah. Ya, ruqyah pelan, tidak perlu dikasar begitu. Ya, biasanya kalau dengan ruqyah itu bisa rontok juga susuknya. Terus kalau tidak bisa ya apa namanya, uh, insya Allah bisa keluar kalau ibu itu taat, gitu ya. Karena Allah melindungi orang yang taat. Susu itu bisa batal, gitu ya. Kalau yang bersangkutan tidak mempercayainya, terus digunakan untuk ketaatan biasanya keluar sendiri. Kalau tidak cocok sama tubuh hmm. orang, gitu. apalagi kalau uh, ya kemudian ditambah dengan melanggar semua pantangan dari orang yang ngasih Yesus, saya kan tidak. Sekarang tidak boleh makan kelor makan saja sudah. Ya, walaupun ini bukan jaminan untuk keluar secara pasti, karena teori itu kan teori sama-sama sihir itu. Jadi yang ngasih susu itu kan memberikan pantangan, jauh begini, jangan begini. Ya. Itu kan versi perdukunan. Kalau kita menggunakan teori perdukunan, ini ya salah kan? Ya. Karena itu yang paling penting, tidak percaya tadi sudah kekuatan untuk menolak susu, Insyaallah. Dan memang harus diupayakan untuk keluar karna e, itu yang terbaik. Biasanya kalau tidak keluar itu tambah garai linu. Badan tambah sakit-sakitan yang tujuan susuk itu sendiri akan membuat pelakunya terus akan disusuk karena sakit terus gitu ya. Dan susuk itu teknik sihir yang paling mudah dunia perdukunan. Macam-macam ada yang emas ada yang vera, ada yang intan tergantung tujuan susuknya itu. Kalau orang kegawan itu ya Supaya disenengi klub itu. Biasanya ini kalau yang sudah tobat-tobat itu disusuk di darah wajah, dahang janggut tipis supaya kalau melihat dia langsung tertarik itu manajernya itu. Eh, itu ada banyak sekali termasuk susuk pemain musik. Pemain sepak bola ini kakinya susuk tok semua itu supaya kuat gaprekan, kuat tabrakan, kuat lari. Pemain, pemain musik ya supaya kuat ngedram supaya kuat apa? Ya tadi itu menginjak alat drumnya itu. Kalau dan ini ada lagi sosok ini. Ini ini semuanya adalah kesirikan ya. Dan jangan sampai pakai ini. Jadi penjual nasi goreng yang 10 kilo itu itu susukan di tangannya itu. Rata-rata susuan kalau ndak keju itu, tangan ndak kuat itu. Nah, ini salah ini. Sosok ini kalau ndak dikeluarkan, kalau orangnya tidak taat, itu akan sulit untuk mengucapkan ndakalah. Waktu meninggalnya iya. Iya, karena terus ganggu. Ya. Dari tadi itu terapinya ya dengan dirugia, dengan dibekam, sudah dengan ketaatan dan membatalkan keyakinan tentang susuk tadi itu. Ya, saya kira itu mungkin ya, bisa saja. Ya untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman saya kadang bisa menemukan pelaku pencuri dengan menggunakan media korinya seorang yang dicuri apa bisa diterima hal tersebut Ustaz? wah itu tidak bisa itu itu masuk surat jin ayat 6 itu nanti wa anauka narijalun minal insi ri jalun minal insi a'uduna diri jalun minal jinni fasadu rohakoh itu masuk bab itu nanti dan ada diantara laki-laki dari bangsa manusia yang minta tolong laki-laki dari bangsa jin fasadu rohakoh maka bertambah rohakoh rohakoh itu kesalahan yang terusir tambah sesat tempat nah, itu tidak boleh nanti besarnya sesuatu yang hilang atau benda yang hilang dengan dampak orang itu minta tolong pada jin itu ibaratnya seperti pertemuan yang awal itu seperti orang digigit semua dengan tabrakan sampai ke garutak sampai koma gitu ya dosa sirik itu kan besar dosa tidak diampuni sedangkan kehilangan sesuatu kalau kita ikhlas Allah akan ganti dengan yang lain jadi tidak usah pakai media kayak gitu minta tolong ke intinya banyak ini ini beberapa kasus itu datang ke saya dia punya kemampuan begitu kalau sudah mantep jinnnya masuk di tubuhnya, dia bisa lihat siapa yang ngambil itu, bisa lihat. Seperti lihat live visual, kayak video gitu. Ya, dia menyadari kalau itu jinn. Ya, kan berarti kalau kita ngerti kalau dia pakai kadang Jin ya, ya si minta tolong pada Jin, ya, Enggak boleh kan itu. Jadi jangan, jangan lakukan itu. Kalaupun uh, solusinya ya dengan sholat malam, mungkin minta tunjuk pada Allah, mohon pada Allah, mungkin Allah, kalau Allah mengindaki ya bisa balik lagi, barangnya. Shalawat untuk itu. Mungkin ini pertanyaan ini terakhir ustadz. Ustadz, apakah tenaga dalam yang katanya Islami itu menggunakan tenaga Jin? Apakah boleh jika Jin itu Muslim? Maksudnya mungkin minta tolong itu? Iya tenaga Siap. dalam katanya Jin. Jinnya ya. kalau Muslim boleh pada itu ya. Ustaz. ya. Wah ide pertanyaannya bagus itu. Sebenarnya pertanyaannya jawabannya panjang Tapi cara singkat begini ya. E, saya pernah nangani kasus itu. Ya, saya tidak sebutkan tenaga dalamnya apa. Dia pernah ikut 3 tahun. 3 tahun atau lebih ya. 3 tahun atau lebih itu. Kalau tidak salah malah 13 tahun, enggak salah itu. Ya salah lupa antara 3 tahun dan 13 tahun. Nah, saat ketemu saya di masjid itu tenaga dalamnya itu ngobos gitu keluar hawa dingin dari semua pori-porinya, dari matanya, dari celah-celah tangannya dan seterusnya. Ini orang yang kena jin dan kemudian dia terapi dengan tenaga dalam. Hasilnya seperti itu. Kalau di Rukia itu ngobos semua tenaga dalamnya. Ini apa? Masa tenaga dalam usul ayat Quran lari ngobos? Kalau bukan jin dari mana? Gitu ya. Yang kedua eh, ada tenaga dalam yang murni pernapasan ada tenaga dalam yang itu dengan ritual, dengan puasa dengan baca wirid dan seterusnya kalau yang ritual dengan baca wirid kita sudah yakini kalau itu jin yang datang nah kalau yang katanya betul-betul tenaga murni, yang itu elektromat itu bukan dari jin, itu pun bisa kita dudukkan kenyataannya ya saya pernah punya teman yang juga ikut tenaga dalam ya. Saya tidak menyebutkan tenaga dalamnya Tapi yang jelas tidak ada ritual tertentu, Tidak ada puasa dan tentu ya. Awalnya dia taat, awal dia bagus Sholatnya sih koma, lambat laun Dia tinggalkan sholat dan wajahnya jadi hitam Terutama matanya itu, karena apa? Karena di sebagian e, Ilmu yang diajarkan tenaga dalam Tenaga dalam itu bisa narik jin Akhirnya dia menarik jin dan seterusnya Walaupun ini masih bersangkal Itu kan salah niat itu, salah menggunakan Tidak kalau memang dasar ilmunya benar, ujungnya juga benar. Tidak mungkin ujungnya salah, gitu ya. Misalkan begini, saya bisa sampaikan kepada pendengar di mana pun berada yang mungkin tidak setuju dengan teori yang saya jelaskan di sini. Coba ya, tenaga dalam yang mengklaim itu murni diteliti, dicermati gerak tangan, gerak tangan. Kalau saudara mencermati gerak tangan, model tangan saja itu, itu tangan telapaknya siapa itu? telapak tangannya siapa itu? Agama mana yang modelnya telapak tangannya ditekuk jari jempolnya itu? Hah? Itu kan agamanya agama Buddha. Iya kan? Aka agama Buddha itu kan begitu tangannya seperti itu. Ya. Kalau anu bisa anu lagi pasti jurus-jurus taiji dan tangannya, tangannya kan seperti itu. Loe kita sayangkan kalau ada teman-teman kita belajar seperti itu. Tangan ini, gerak tangan ini. Kalau antum renungkan yang yang yang mungkin pernah belajar tenaga dalam dan mendengarkan saat ini dirinya belajar tenaga dalam. Coba gerak jurus itu itu direnungkan, dipahami gerakannya. Itu seperti tulisan Cina itu. Yang berarti penyembahan kepada jinnya itu. Jadi kalau menggerakkan jurus itu pada dasarnya dia sedang melafatkan sesuatu dengan gerak tangan tangannya bu Buddha. Kalau soal yang tobat wah oh banyak yang gedor-gedor di dinding sampai huruk oh, tobat itu ke rumah saya itu ada yang seperti itu. Apalagi kalau mengklaim ada ada malaikat dengan dengan belajar tenaga dalaman oh, sudah. Jadi saya pesan untuk walaupun ini singkat sekali untuk jawabannya, mungkin kita perlu bahas uh, lebih lanjut satu sesi yang lain. Biasanya tolong di, dipelajari itu gerakan itu, ya. Terus, ya. Terus yang paling penting lagi dari mana asalnya itu. Itu kalau ditelusuri bingung semua menjawab itu terakhir itu. Nah, itu semuanya juga harus uh, direnungkan. Jadi kalau kesimpulannya ya sebaiknya tidak usah neko-neko. Jadi harus ya. ya tidak usah belajar yang aneh-aneh ya, daripada nanti urusannya dengan rukiah di rupiah nanti repot sama bingung. Uh, saya kira itu saya mohon maaf. Mungkin hmm. hanya itu yang bisa saya jawab. Kalau ada salahnya ya saya minta maaf. Uh, mungkin bisa dilanjut uh, diskusi kita di radio ini dengan waktu bisa. SMS, via ya SMS dan seterusnya Jadi itu yang bisa saya Sampaikan untuk pertemuan pagi ini Sebagai pengganti sore nanti uh, Kurang lebihnya saya maaf Kemudian saya kembalikan kepada uh, Minyan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh